فتوه المنور وصحبه صالح الجسد والروح وطيب النسوح لارواح والدينا وواليكم واهنا واتكم واموات المسلمين ابن تعلم وتعلم وللفائدة نودي بهذا الى روح الحبيب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 Wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abghadul halali Paling dibencinya perbuatan halal ila laa ii tarhan itu talak cerai pekat sahih hadis sahi rawahul hakim meriwayatkan ini hadis imam hakim bukan semua halal itu baik halal itu ada yang lebih baik ditinggalkan Contoh Makan banyak Makanannya halal Ya halal Cuma lebih baik ditinggalkan makan banyak Makan seperlunya hmm? Pakai baju yang paling mahal Dari rezeki yang halal Ya halal Cuma lebih baik sederhana Tapi ada halal-halal ini Tapi dibenci oleh Allah Yaitu perceraian Orang cerai itu Halal Cuma Allah gak seneng Ada perceraian itu Kenapa Perkawinan itu adalah Satu lambang Rahmat perceraian itu adalah satu lambang musuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam perkawinan apa? Ditaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Orang itu kawin Pertama supaya laki-laki itu Bisa tinggal bersama perempuan Sangat diperlukan Laki-laki itu Berdampingan dengan perempuan Sangat diperlukan Daripada nanti akhirnya laki-laki Sama laki-laki Berita sekunu Ilai Ilai ha Enggak kenal asalnya. Enggak pernah berdampingan, ini bisa satu tinggal eh, tinggal dalam satu rumah, satu atap. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri ini rasa cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Bisa saling cinta Yang laki cinta sama istri Yang istri cinta sama Suaminya Padahal gak pernah kenal Kalau bapak sama anak Ibu sama anak saling cinta Masuk akal Ini baru ketemu kok bisa saling cinta Wah dan rahmat Seakan Istri sakit, suami bingung nyariin obat, nyariin duit untuk biaya. Suami sakit, istri dibuatkan jamu di Padahal dulunya enggak ada kenal sama sekali. Lambang rahmat ya. Kalau cerai, wah. Lambang satu ada permusuhan. Nah, Allah nggak mengendaki adanya permusuhan. Allah mengendaki di bumi ini saling rahmat. Lu yang satu kamar, yang dulunya istri masakkan suami, yang dulunya suami dari itu bekerja untuk memberikan kebutuhan kepada istri. Akhirnya. Istri tidak mau memasakkan lagi untuk suami. Suami tidak mau lagi untuk membeli kepada is istri. Lambang permusuhan. Tidak senang. Karena itu dipertahankan kalau bisa. Kalau bi, bisa. Tidak bisa, bisa. Kenapa? Suaminya memang tidak tanggungjawab. Maksudnya Ngerokok terus Tidak kerja Mau jadi kajak ada di rumah Minta segalanya dipenuhi oleh istri Istri yang asalnya Bodinya montok Jadi dempal Gara-gara banyak kerja Suaminya ada di rumah Mainkan istrinya disuruh, Kerja bisa isi yang asa kulitnya bersih seperti kaca akhirnya hitam seperti bawanya karena itu istri minta cerai Wah masuk akal. Suami asalnya cinta sama istri dong istrinya nggak bisa merawat diri misal, udah dibiayai dibelikan minyak nggak dipakai dipakai kalau keluar dok ada di rumah baunya seperti curut. Suaranya bentak-bentak sama suami Tapi kalau ngomong sama temennya Alus, guru, akrab, mesra Nggak mau Ngelayani si suami Tapi ngelayani Konco-konco selingkuh, Selingguh Nggak sholat lagi Suami Nggak mau mau cerai masuk akal karena itu perceraian itu boleh, tapi jangan semena-mena jadikan senjata terakhir kalau tidak bisa diperbaik, diperbaiki diperbaiki Fa fa'imsakun bimahrufin au tasrihun bi ihsan Dipertahankan dengan cara baik, kalau enggak ya bisa dengan cara ba baik, wes bukan jodoh bukan jodoh. Karena memang di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala buat ada laki-laki baik, ada perempuan ba baik supaya berpasangan sama-sama baik. Begitu pula ada laki-laki jelek, -laki, ada perempuan jelek. At-toyibat tulit-toyibin wa-toyibun alit -ba. Perempuan baik itu disediakan oleh Allah untuk laki-laki baik. Masya Allah, yang laki santri, yang istri santriwati, cocok, sejalan, serasi, insya Allah awet. Yang istri ali ngaji, yang suami ali ngaji, ali dakwah, alhamdulillah pas rasii, insyaallah. Suami penyanyi, istri penyanyi, pas. Lah kalau dibalik, istri ali nyanyi suami ali ngaji, ngapas. Ha, metal itu enggak lama. Enggak serasi. Suami daida dakwah terus, istrinya ngebor terus. Joget terus, enggak pas. Enggak lama begitu. Karena itu kalau kawin Jangan ngelihat rupa ngelihat serasi gak? Gitu Masya Allah Saya seneng sama dia Cantik Dikawin padahal gak serasi Pegatan, stres, gendeng Misalnya sendiri Gak serasi Cantik pak Ganteng bu itu sementara, wanteng suaminya, dapat seminggu kena setruk perut bu, cuanteng istrinya, naik sepeda motor ketabrak truk ori teposra ini. Karena itu Jangan kepincut dengan rupa aja Carilah pasangan Yang serasi Paham ya? Nah. Atolak Atolak itu kok seperti pedang Pedang itu terakhir Jangan langsung pertama pakai pedang Dipertahankan kalau memang mam, mampu. Talak loman. Kalau tidak nuruk, tak talak tiga. Loh, ada apa loman talak itu? Ketika sudah talak tiga, tidak boleh balik kecuali kalau dilatih lagi. yang lain Nabi menyatakan tazawwaju wala tutalliku fa inna palaqa yahtazu minhul arsh kawinlah kamu jangan mentala setelah perkawinan karena talaknya kamu terhadap istri, itu akan menggoncangkan arsh Allah di bumi ini disuruh saling rahmat kok Tung ini saling musuh. Saya umai anak ibu itu tu kepegatan. Tukaran itu biasa. Kambing lanang weto itu loh. Tumbuhan. Tapi setelah itu ya Sakandang lagi. Kucing itu loh. Laki sama perempuan saya cakar-cakaran. Setelah itu ya mau bergabung lagi. Pongsungi sak terus kalah sama kucing sama kambingi lah sebenarnya kalau suami istri itu melaksanakan tugas masing-masing insyaallah enggak terjadi di 달ar insyaallah kalau melaksanakan tugas masing-masing masing-masing Allah gambarkan suami istri itu seperti pakaian hunna ribasul lakum wa antum ribasul lahun Perempuan itu adalah pakaian bagi kamu laki-laki. Laki-laki itu adalah pakaian bagi perempu-perempuan. Tahu pakaian gak pakaian? Pakaian itu sifatnya melindungi ya. Supaya gak kena debu, supaya gak kena panas. Supaya tidak kedinginan Sampai kalau kedinginan cari mantel Sampai kalau takut kena sinar matahari Ya pakai pakaian Melindungi Ada debu ditutupi secara ini yang Melindungi Sampai anget badannya Ya selimutan sama pakaian pakaian itu segala sesuatu yang dipakai itulah suami istri itulah suami si is istri pakaian itu kemana-mana dibawa Hah? dibawa kemana-mana dipakai begitulah suami istri suami harus selalu memikirkan istrinya selalu Istri harus memikirkan suami selalu Dan selalu melindungi Satu sama lah Satu sama lain Bekerja Seakan istri saya perlu biaya Yang di rumah dimasakkan yang enak Kasihan suami saya bekerja Untuk saya gitu. Suami datang Senang Alhamdulillah Jangan asem Iwa kelodok sambel Terasi Nikmat terima kasih Ini lah Alhamdulillah untuk Belanja besok Rok juta misalnya Itu saking senangnya Istri mesem sampai semabut Pak Suami-istri bagikan pakaian yang melindungi. melindungi. Pakaian itu juga menghiasi. Ya? Coba sampai anteluk Habib Taufik pakai jubah, pakai pakaian ini. Wah senang. Begitulah suami-istri saling menghiasi. Coba Habib Taufik pakai tarsan, ngajar sambeyan. Tahun ni seneng, Habib tidak waras, buiar pengajian ini. Walaupun ceramanya enak, tapi pakaiannya tak bagus, tak menarik, tak menarik. begitulah suami istri suami menghiasi is istri istri menghiasi suami suami bagus misal suami mau bekerja kasih dorongan masing berhasil harus sabar sampeyan Sampeyan jujur Pertama memang berat Tapi sebentar lagi Insya Allah kalau orang kuda percaya sama sampeyan Lancar kok semuanya mas Pun panik Jangan bingung Saya masih siap menahan lapar Asal sampeyan mencari rezeki yang halal Daripada kesusu-kesusu nanti mas Sampeyan di penjara Apalagi nanti di akhirat masuk neraka Gagak suaminya bekerja Mas, cari duit yang banyak ya. Jangan pulang kalau nggak bawa duit. Sumpah bekerja, istri juga begitu. Suami harus motivasi. Teh, jangan khawatir, saya. Pasti tanggung jawab Saya siap banting tulang Untuk memenuhi kebutuhan kamu Tapi Jangan boros deh ya Jangan kesusul dulu Daripada nanti akhirnya Kita banyak utang Dan kita banyak masalah Nantinya Jangan khawatir Kamu adalah istriku dan kamu adalah Ibu anak-anakku apa yang aku miliki Itu juga miliknya kamu oh, Senang De, Alhamdulillah Dapat 10 juta Menjauh emas pirang kilo e <tuh> Istri juga begitu Saling menghiasi Aduh mas Tidak usah sampean belikan aku macam-macam Tidak -macam. usah yang penting sampean tanggung jawab saya senang gitu. Yang dibelec cincin yang kecil. Ini Mas, tokno iki wis cilik tak apa Tapi berlian pengatus juta. Dolan tanganmu ae, Mbak Dik. Ojo tuku iki. Ini adalah satu gambaran yang remeh, tetapi kadang-kadang itu adalah sangat penting saling menghiasi, yang laki ngomongnya nggak kasar sama istri, yang istri ngomongnya juga baik, ngomong sama orang bagus, oh baik, silakan masuk, ada di mana, apa sih, loh mas, daerahmu yuk, temanono yuk, loh, kok bisa ngomong sama orang bahasanya halus sama suami kok bahasanya kasar? Ini yang buat pegatan yang model gini nih nanti. Suami kadang-kadang begitu. Waduh, bagus sama orang. Tapi ada di rumah jadi militer. Tak camping kon. Tak teng pilihnya. Rapih, mahalnya kon. Masya Allah. Paling dibencinya perbuatan yang halal adalah cerai atau tah talat pakaian itu juga menutup aurat menutup al auratnya nah, begitu juga suami menutup aurat istri kekurangan kecelekan istri istri menutup aurat su suami jangan diobral obral denuh kawin kenapa? dari jauh kelihatan cantik ternyata setelah kawin ya Allah wajahnya seperti gedek dobol istri juga begitu cuma suami saya badannya tak gede syawatnya kecil satu sama lain menjelekan ah, Jangan percaya Suami saya walaupun Ustadz Jangan serba-serba Loh ini Tidak bagus Ini tanda-tanda Ntar lagi akan jadi tolak itu Tapi kalau sudah satu sama lain Saling Menutupi kekurangannya Wah itu hebat dan ngerasani suami. Suami kamu itu anu anu anu anu dan, dan saya tahu persis. Memang Kak, memang suami saya itu emosional. Omongannya kasar tapi hatinya halus kok. Lah iya. Ada ngerasani kamu itu gini gini gini, biasa. Istri saya itu kalau Marah spontanitas, tapi tetap kok dia perhatian sama saya. Oh itu saling menutupi. insyaallah awet kalau kita itu. Insya Allah awet. Tapi ya jadi awet-awet no. Eko potau makanan dikasih apa? Pengawet apa istilah? Formalin apa bahaya itu. Nah kalau sudah enggak serasi tukaran terus. Ya tidak ada jalan lain kecuali cari judul yang baru semuanya. Es nomor loro, ayat yang kelima. Abghadur rijali ilallahi al'alad dul khasim. Abghadu paling dibencinya ar-rijali orang-orang laki. Maksudnya juga orang perempuan juga, Bu. Ilahi terhadap Allah al-aladdul khasim yang paling keras al-khasim bermusuhannya yang paling keras bermusuhan suka rami hidupnya suka tukaran laki atau perempuan sama tonggo tidak cocok dengan saudara tidak cocok dengan teman tidak cocok cocoknya bisa etang rali. ribut terus urusannya Al al-alatul khazim panitia jangan ramai Sebaliknya orang yang paling bagus adalah yang paling pema pemaaf. Yang paling bagus itu yang paling mema memaaf memaafkan, Bisa balas. Aduh. hari sami ini tak tempak mari ya. Ndak wis tawallahi tak sepuro. Ah, hebat. itu hebat tau kucing nggak kalau ketemu sama-sama kucingnya mukrok apa ilo-iloan kurang ajar kon kon wah ceret-ceret kon setan kon iblis bol oh, rami cakar nah, tuh karen cakar-cakaran ada orang gitu itu Kalo sudah ketemu aku paling jago mekerok kabeh ayo ayo ayo Ayam teman aku ayo lho ini rupanya kucing lho ini pantas dadi kucing kok dadi manusok ayam jago ketemu dengan ayam ja? jago jago ada mekerok jijijijian Juju Sungi lagi menggunakan Sok jago Padahal ayam jago itu paling enak dibeli Dikai sati Itu orang-orang yang sok jago itu begitu kadang-kadang Dianggap bener, Kalau yang paling enak dibeli Dikai sati Tahu ayam jago tidak sampean Kalau ketemu sama yang ada di bawahnya dikejar-kejar kucing itu kalau ketemu dengan yang lemah wah uh, dicakar-cakar, begitulah orang yang sok jago. Saking ketemu dengan yang leceh-leceh, ketok wani, ketemu yang lebih wani melayu, ketok gambar polisi keboyu, turun ketemu polisi nih, sok jago. Padahal jagonya ayam ya masuk kan? Manusia itu jadi sok jago Kok mempunyai kandang Manusia yang paling bagus Adalah Manusia yang mempunyai, mempunyai Jiwa pemaaf Bukan berarti manusia yang Banyak bertike Manusia yang banyak Bermusuh Permusuhan Paham ni ya Siapa tambah ibu Jadikan diri kamu itu barometer. Apa oh, barometer tu? Ngeri orang oh, ni barometer. Ukuran, timbanganmu. Kalau sampai dikeplak sakit enggak Jangan keplak ya. Kalau sampai ditipu. Gendak Jangan nipu Kalau kamu diganggu Senang tidak Jangan ganggu. Sama aja orang punya perasaan Seperti kamu Mana ada orang dikeplak Terima kasih pak Mana ada orang ditipu Matur suun sampai nipu saya jadikan ukuran kamu, diri kamu itu sebagai tolak ukur ukuran untuk kamu tadi itu berhubungan dengan manusia manusia. Jangan merugikan orang lain karena kamu tadi itu juga tidak mau dirugikan oleh orang lain. Jangan menyakiti Orang lain karena kamu itu Juga tidak mau disakiti orang lain Jangan kamu tadi itu Menyinggung perasaan orang lain Karena kamu juga tidak mau disinggung perasaan Sama orang lain Enak tadi ini Enak Aku kepingin itu nih orang itu Aku kepingin itu, ni orang ni, itu eh? celun wong, pak itu nono aku, enak dah, dah kerlembip lah, jangan ada wong, faham ni? Ya? Jadi kamu tadi itu bisa bagus sama orang, tidak benar orang egois, tidak benar orang egois. Al-alatul khasim, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah yang sering bertikai. Kelaki-laki betul, tambah elek pak. Tukaran tu ribu, tambah tak bagus. Hadirin sekalian yang drahmat oleh Allah Subhanahuwataala. Orang Islam itu Digambarkan sama Nabi seperti Satu anggota badan ya Satu anggota apa? Badan Saya mau tanya Kalau tangannya sampean diduduk pedil Mulutnya jerit ya Padahal mulutnya gak diduduk pedil Yang diduduk Yang dipukul itu tangannya Tapi mulutnya menjerit Wah wow! Mulutnya tidak dibukul itu. Matanya nangis. Padahal matanya tidak diduduk beden. Kepalanya pusing. Anggu bataan nungguta badannya meriang. Loh gitu loh orang itu. Tidak mungkin ada orang misalnya. Nuduk tangannya sendiri. Mukul tangan sendiri. tak. Tidak pangg sampel lah ya. Kenapa? Itu menyakitkan dirinya sendiri Orang Islam juga begitu Enggak mungkin menyakitkan Orang Islam yang lainnya Kenapa? Itu sama dengan menyakitkan diri sendiri Sendiri orang Islam, Boleh kayak Islam Kalau misalnya Kakinya sampean Kotor yang bersihkan mana? Tangannya yang bersihkan Matanya ngelihat air Matanya ngelihat sabun Tangannya ngambilkan digosok-gosokkan Kalau kepalanya luka Kakinya berangkat ke apotek Belikan obat Kemudian tangannya terdengarawat Padahal tangannya tidak sakit Begitulah umat Islam Kalau kelihatan ada yang tidak beres Itu dibereskan Sama yang lainnya Bukan tidak peduli Bapak no tangan. Yang penting aku sehat Masih mendasmu buncur dan ngurus Tidak ada begitu Saling peduli umat Islam Satu sama lah Satu sama lain Kalau Islam temenan itu Kalau orang Islam yang penting saya kaya Walaupun merugikan orang lain Yang penting saya sukses Walaupun menjatuhkan yang lainnya Yang penting saya baik Walaupun membuat sakit yang lainnya Ikut orang Islam Kuruhan Tidak begitu juga orang Islam Kita semua bagaimana caranya Baik semuanya Sehat semuanya Senang semuanya Begitu umat Islam beneran itu. Jangan jadi orang suka permusuhan karena itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, linggira-gira hasilnya pengajian ini. Paham, Pak? Sampean kalau hasil peng hadir pengajian ini jangan bawa terowongan sampean. Tahu terowongan enggak? Terowongan itu masuk dari kanan, keluar dari kiri. Kumpingnya sampean jangan seperti terowongan, ya. Delingiring, apa? Pengajian tadi ini. Ini hadisnya Nabi. Pertama, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai, talak. Jangan gampang-gampang talak. Suami jangan gampang-gampang nalah istri, istri jangan gampang-gampang minta talak sama suami biar bagus ke rumah, -rumah tangganya. Best. ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah Orang yang selalu bertikai, selalu tukaran Selalu musuhan Jadilah orang yang hatinya Rahmat, yang bisa Satu sama lain saling menghormati Yang kuat Melindungi yang lemah Yang tua sayang kepada yang muda Yang muda Hormat kepada yang tua Yang kaya membantu yang miskin Yang miskin mendukung yang kaya mudah-mudahan insyaallah pengajian ini ada manfaatnya amin ya rabbal alamin